Yang bodoh, ibu-ibu dan pemirsa di rumah Kita harus memiliki ilmu tauhid Ilmu pertama yang harus ditanamkan kepada anak anak kita adalah ilmu tauhid Supaya anak kita menjadi cerdas Cerdas itu dibangun dengan tauhid Mengesahkan Allah Kalimat pertama yang didengar oleh anak kita adalah La ilaha illallah Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah SWT Itu yang pertama Setelah itu yang kedua adalah ilmu ibadah Atau ilmu syariah kita harus kenalkan -kenal kepada anak kita ilmu syariah Syariah itu mengajarkan bagaimana cara kita berhubungan kepada Allah Aturan-aturan Aturannya ada, ya, gak bisa semuanya kita gitu kan ya, ya. Ibadah sayang kita sendiri kan ya. gak bisa gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ahlak ya. Bagaimana kita bisa bersopan santun, beretika terhadap sesama manusia Apa artinya bu kita sholat khusyuk tapi masih ribut sama tetangga ya Masih musuh-musuhan sama sahabat sendiri gitu Berarti sholatnya masih dipertanyakan Belum terlestariksikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Iya, baru di awal saja kita sudah mengerti ya bahwa misalnya menjadi manusia yang merdeka itu, istilahnya enggak nggak itu ya susah gitu. Yaitu tadi ahlaknya Subhanallah kalau bicara mengenai ahlak kita tidak semungkin sebagus atau seperti tauladan yang diberikan Rasulullah banyak sekali kekurangan kita. Nah kita akan bahas apa saat lagi tetap bersama kami di Titian Kolbu, InsyaAllah Kalau kita berpikir lagi, kita cermati, kita telah lagi, berarti kita belum bisa menjadi manusia merdeka seutuhnya Ustaz ya. Kok misalnya istilahnya solat pun dia ya, hanya sebagai ritual, tidak bisa ditegakkan atau menjadi orang menjadi yang tukang solat, tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya solat solat aja gitu. Tapi keahlak pun kita masih kurang, tetangga pun atau kita masih suka ngomongin orang pun juga istilahnya masih kurang. Tak aku juga bagi kita ya Bu ya Dan pemisah di rumah Berarti jadi manusia merdeka itu memang Di dunia ini harus ya Ustaz uh, Ustaz harus kita lakukan Iya tadi saya belum selesai mm -hmm. Ada <coughs> baru satu ya mm -hmm. Penjajahan terhadap uh, Itu bisa disebut penjajahan mental Itu kerana kita masih banyak yang bodoh mm -hmm. Supaya tidak bodoh kita harus mengerti ilmu tauhid yeah, yeah. Kemudian ilmu ibadah atau syariah mm -hmm. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak yeah. Kemudian yang kedua Kemiskinan mm -hmm. eh, Kemiskinan kalau kita masih membiarkan diri kita sengaja tetap miskin itu beda kalau memang kondisi dia dalam kondisi miskin tapi ada orang yang sengaja memiskinkan dirinya atau sengaja membiarkan dirinya tetap miskin ya. hmm. itu yang kita sorot sebenarnya hmm. kalau memang udah kenyataannya miskin ya tugas pemerintahlah membantu gimana supaya dia menjadi lebih sejahtera tetapi yang kita sorot adalah orang yang sudah miskin kemudian memiskinkan dirinya gitu dimiskin-miskin kan? Ya. dia hmm. gak mau berusaha untuk keluar dari kemiskinan hmm. itu sendiri dia tidak mau berusaha. Salah satu contoh budaya malas. Mm -hmm. Kalau di dalam diri seorang masih dipelihara tuh yang namanya malas, mm -hmm. itu kan sama aja dia memiskinkan diri. Bu, enggak ada, Bu, manusia yang rajin tuh enggak dapat rezeki, enggak ada. Iya. Yeah. Nah, semut aja jalan dapat gula cuma sebutir doang juga dapat rezeki gitu. Burung keluar lapar, Bu. Orang udah kenyang. Iya. Yeah. Burung itu. Nah, apalagi manusia gitu. Yang punya akal, Sekal, pikiran. Ya. Mestinya bisa. Jadi kenapa dia gak dapatkan kekayaan itu? Gak dapatkan kesejahteraan? Karena malas. Dan ketika dia males itulah, itu sebenarnya dia sedang memiskinkan diri. Dia masih diperbudak. Dia masih dijajah oleh kemalasannya dia itu. Dia yang sengaja membuat dirinya menjadi miskin. Kemudian ketiga adalah keterbelakangan. Dia tidak mau menerima hal-hal baru dalam hidupnya. Takut untuk berubah. Itu juga termasuk orang yang disebutnya belum merdeka. Takut menerima hal baru. Kemudian takut untuk berubah mm -hmm. Ya takut menghadapi tantangan ya, Padahal ya. setiap tantangan itu ada satu peluang gitu. Mm -hmm. Dia gak berani Eh udah akhirnya dia akan hidupnya terjajah mm -hmm. Dan yang menarik Mbak mm -hmm. c -c, Pemirsa di rumah mm -hmm. Merdeka itu kan freedom Ya, freedom. freedom Itu gabungan dari dua kata Free and wisdom Jadi orang yang dikatakan merdeka menurut Islam itu Satu dia harus bebas Memiliki kebebasan Dia tidak boleh diatur oleh sesama makhluk dia hanya mau diatur oleh Khalik. makna daripada tauhid itu adalah tahrilu min ibadatil 'ibad ila ibadatillah. Hmm. Membebaskan dari perbudakan terhadap sesama manusia menuju perbudakan kepada Allah. Satu-satunya perbudakan yang dibolehkan dalam hidup ini adalah kita harus siap diperbudak oleh Allah sebab Allah majikan kita, Iya, iya. Tapi kalau masih ada yang mau diperbudak sesama manusia itu namanya sudah terjajah. Mm -hmm. itu itu freedom -nya. Hmm. tapi tidak hanya sekedar bebas, Bu banyak orang dirinya, oh, kita harus bebas ya. gitu. Nggak boleh juga ditambah lagi wisdom, bijaksana. Bebas dan bijaksana, bijaksana. ya, Ustaz. Bebas bijaksana. Iya. Nah, bebas dalam arti kata di sini istilahnya kita bebas untuk melakukan segala tidak dipengaruhi Badan. oleh siapapun hmm. oleh makhluk yang bisa mengatur dan mengendalikan kita cuma satu, Allah. yaitu Khalik Allah. Iya. Baik, nah Ustaz bicara mengenai uh, Menjadi manusia merdeka itu kalau saya um, meistilahkan adalah bebas dari hawa nafsu. Nah, kita tidak ingin ya hanya dalam Ramadan saja istilahnya kita mengekang hawa nafsu kita dengan puasa. Kita kan ingin sesudah Ramadan gitu. Di bulan-bulan berikutnya kita ingin bertemu dengan Ramadan lagi dalam keadaan suci, tidak uh, terkontaminasi di antara bulan-bulan itu. Nah, benar gak nih anggapan saya Ustaz misalnya uh, kita harus terbebas dari hawa nafsu dulu gitu. Ya. Yep. Tentu saya, saya jawab majelis ini ya. ada satu ayat dalam Al Quran. "A'uzu Billahi minash Shaitanir rajim" bismillahirrahmanirrahim. "Lah terkabulna tabaqan antabaq". Manusia itu mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Hmm. Ya. Kayak kita sekolah bu, dimulai dari TK ya bu ya, hmm. roda tul kemudian Ibtidaiyah ya. tanawiyah, aliyah, gitu kan, jami'ahan gitu, hmm. SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nggak bisa loncat loncat kan bu ya? Begitupun dalam masalah iman. Perjalanan iman kita pun akan ada tingkatan-tingkatannya. Dimulai dari Yes, ya, islah satu lima M. M 1 adalah Muslim. Naik kelas lagi Mukmin. Naik kelas lagi SMA Muk Muksin. Naik kelas lagi Mukhlis. Paling puncak apa bu Mutakin. Orang yang bertakut. Nah untuk sampai dari Muslim sampai Mutakin ini nggak semudah yang kita bayangkan. Nah ada hubungan dengan tadi baca-cabilan. Nggak bisa bu seperti jalan tol. Ya susah bu mencapai sampai Mutakin itu susah. Karena nanti kita akan berhadapan dengan empat hambatan. Salah satunya disebutkan tadi sembako cek. Ya. Hambatan pertama adalah hambatan hawa nafsu. Ingat bu, kita bukan malaikat. Kalau malaikat udah dicabut bu nafsunya. Jadi kalau kerjaan dia cuma zikir, sholat itu lancar bu kenapa? Dia nggak punya nafsu. Nah kita manusia punya nafsu. Kita kita punya hawa nafsu. Kita punya nafsu sebagai manusia. Nafsul Lawama nafsul amarah bisu punya nafsu ingin berbuat yang buruk, punya nafsu ingin menyesal dan juga ada nafsu mutmainnah. Heeh. Kita punya nafsu. Bisa disebut manusia karena dia punya nafsu. Heeh. Oke, okay, ini yang pertama. Tapi enggak boleh terjadi perkawinan antara hawa dengan nafsu. Manusia punya nafsu wajar, Bu. Saya punya nafsu wajar, Ibu punya nafsu wajar. Wah, kalau enggak punya nafsu kita enggak mau nikah, Bu. Ya. Suami enggak mau cari kerjaan, buat apa? Enggak nafsu mau cari uang kenapa santai aja di rumah gitu kan nggak pernah pernah gitu nggak begitu kita harus punya nafsu nafsu itu ada ambisi punya ambisi untuk lebih maju nah yang nggak boleh bu adalah hawa nafsu nah kalau nafsu saja positif tapi kalau sudah berkolaborasi dengan hawa nah ini bahaya kalau udah duet nih antara hawa dengan nafsu pasti jadinya jelek aja bu pasti ya. jadinya jelek pemirsa nggak benar ada bagus bagusnya deh pokoknya itu tadi jadi halangan pertama adalah hawa nafsu untuk mencapai mutakhir hawa nafsu yang kedua Setan ini halangan kedua, halangan untuk terhadap setan. Ya. Karena setan itu menggoda manusia kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Dan yang digoda siapa bu? Orang malay. Kalau orang jahat, mengapa saya digoda? Sesama setan saling nggak bisa saling berlaku. Ya kan? Justru ni begini-begini ni, yang jilbab-jilbab ini yang kandungan sama setan ni. Ya, yang sering-sering ke pengajian tu malah di di, dicegah, jangan sampai ngaji nah kalau udah gak ngaji, biarin aja, emang udah rusak ya kan, buat apa tuh gue udah lagi, emang udah rusak gitu kan, misalnya gitu itu halangan yang kedua adalah eh, yang ketiga bu, halangan dunia sesuai dengan namanya dunia, dunia itu sesuatu yang dekat sama ad dunia, langit yang dekat jadi dunia itu sesuatu yang dekat yang namanya dunia, siapa sih gak suka ibu, kalau dikasih berlian emas pada teman kan demen banget lah, masa langsung ijo dah Ya kan, wanita tu senang juga sama bu laki-laki senang bisnis, ya senang dapat uang, gitu kan. Kadang uang yang udah sedikit masih kurang juga terus, udah dapat nilai penginnya triliun, gitu kan. Gitu nggak ada akan habis-habisnya. Itulah hambatan yang ketiga adalah hambatan ke dunia. Dunia itu bisa melupakan orang terhadap Allah Subhanahu Watahu. Kita terjajah lagi. Ada orang yang dijajah dengan dunia. Ada ya, ya. yang keempat penjajahan terhadap kesombongan. Mm. Ya nah, Atau kata Rasulullah nih, Bu, kalau baca hadisnya Masya Allah berat sekali. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mitqala dzarratin min Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya pakai-pakai yang bagus, pakai sepatu yang bagus, apakah termasuk sombong?" Tidak, Rasul. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah suka pada yang indah-indah. Siapa nih disebut sombong, Bu? Satu, menolak kebenaran. Oh. Yang kedua Merendahkan manusia lain Itu dia Kita masih dijajah Kalau kita merasa udah jadi dokter Misalnya saya dokter SMA doang hmm? SMA Gak level hmm? Gitu Sombong Berarti ini saya udah dijajah dengan apa? Dijajah dengan titik tuh, oh, Bahaya Iya iya, iya. Ustazah Ustaz Kelasnya kampung Ustaz Menang atas dong Ustaz menang atas Ini saya udah dijajah bu Dengan apa? Dengan jamaahnya sendiri iya, iya. Belum itu. Nah untuk bisa menjadi manusia yang merdeka itu kan Pastinya ya itu tadi butuh proses seperti itu ya Tadi saya bilang adalah supaya kita tidak sombong Aduh kayaknya kalau zaman sekarang kayaknya dikit pun kita udah jadi sombong Kita kan gak mau kepleset ya bu ya Antara sombong istilahnya hanya ini menonjolkan diri kita Dan kita ingin istilahnya yang paling uh, baik gitu di mata yang lain Nah Ustaz bagaimana sih untuk kita bisa tidak sombong lagi untuk dalam rangka supaya kita bisa menjadi manusia yang, mer yang merdeka. Iya. Yes. Orang yang merdeka sejati adalah orang yang melakukan dua aktivitas. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu dengan sebut dengan orang robbani. Mm -hmm. Siapa itu orang robbani? Yang pertama adalah bima kuntum kitab wa bima kuntum Terhindarnya yes. orang dari kesombongan, mm -hmm. terhindarnya orang dari penjajahan Itu apabila dia melakukan dua kegiatan. Yang mm -hmm. pertama adalah dia mengajarkan kitab dan dia juga belajar kitab. Belajar dan mengajar Pada saat dia belajar dia tahu Ternyata di atas langit ada adalah ya, ya. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi Ya Kita punya guru bu Pasti di atas gurunya ada gurunya lagi kan, bu? ya bu Bentar mentoknya ke siapa bu Allah. Allah Maha guru kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu. Jadi kalau kita sekarang punya ilmu Kita gak mau belajar Sama orang yang lebih dari kita Kita merasa udah paling pinter ke dunia ya. <laughs> Tapi begitu kita punya guru Ya Allah nyata ilmu saya itu gak ada apa apanya dibanding guru saya Guru kita, belajar lagi main di atasnya, Juga begitu sama Apa yang diajarkan kepada kita Itu gak ada apa-apanya dibandingkan guru saya Katanya gitu So, mengajar Eh, belajar Kemudian yang kedua, mengajar Supaya kita tidak menjadi sombong Berkah ilmu kita Ajarkan ilmu itu kepada orang lain Sehingga kita menjadi orang yang bersyukur Sudah dapat ilmu, turunkan kepada yang di bawah Nah, yang bisa jadi koslet nih, mbak kalau belajar tapi gak ngajar Atau ngajar tapi gak belajar Ada orang yang ngajar tapi gak belajar Akhirnya apa? Dia tidak ada yang mengingatkan oh. Dia tidak ada yang menegur Kenapa? Dia sudah merasa paling tahu segala-galanya hmm. Di sekelilingnya tuh dia Dianggap semua murid dia gitu iya, iya, iya, iya. Gak ada yang berhak jadi guru sama dia Sebab dia adalah gurunya semua Guru dari semuanya gitu kan mm -hmm. Ketika ditegur sama orang, gak kamu tuh murid saya Saya guru Nah, iya, iya, iya. usah menerima kritik, nah ini orang-ciri orang sombong Kemudian yang kedua, dia tidak mau mengajar. Dia belajar terus tapi nggak mau ngajar Padahal bu, dengan kita mengajar itu cermin buat kita. Gak mungkin dong kita ngajar sesuatu pada orang kalau kita belum nggak malu. Iya. malu, ibu-ibu kita mesti jujur. Iya. Nggak mau tukang bohong. Nah, kita juga bu. Kita malu ngomongan kita. Kita terus ngomong nggak boleh bohong dia disuruh tukang bohong gitu. Ngajarin jujur. Pasti ibu pada nggak mau ikut mas saya. Iya. Saya hati-hati ngomong sesuatu yang saya sendiri tidak bisa mengamalkan. Nah itu jadi ada tantangan kita. Ibu-ibu pada pakai jubut. Jilu... Nah ustazahnya tidak pakai jilbabnya bagaimana? <SILENCIO> pada mau percaya, gitu. Harus dicontohkan langsung oleh gurunya. Iya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Baik pemirsa kita akan lanjutkan tentang menjadi manusia merdeka seperti apa. Dan pasti banyak ee, menjadi ilmu juga di pagi hari ini. Supaya kita bisa merdeka dalam segala hal. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. In <SILENCIO> InsyaAllah.